Assalamualaikum Saudara Berita Malam Medisi hari ini Selasa 17 April 2018 dibacakan Ilham. Puluhan koperasi di Aceh Singkil dibubarkan. 24 SMP dan MTs di Kota Losmawe belum miliki fasilitas untuk UNBK. Dugaan kasus korupsi di BPBD Biren dalam tahap penyidikan.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 Syederalun, sebanyak 40 koperasi di Kabupaten Aceh Singkil telah dibubarkan lantaran bertahun-tahun tidak aktif. Dalam waktu dekat ini, 12 koperasi lagi juga akan dibubarkan dengan permasalahan yang sama. Karena setelah dilakukan pembinaan serta pengawasan oleh Disperindakop dan UKM Aceh Singkil, 12 koperasi itu tetap tidak aktif. Kepala Disperindakop dan UKM Aceh Singkil, Malim Dewa, mengatakan, Pembubaran koperasi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Pasalnya setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, koperasi tetap juga tidak aktif. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Am menambahkan penyebab 40 koperasi yang telah dibubarkan tidak aktif umumnya lantaran pengurus koperasi tergantung pada bantuan pemerintah. Bila bantuan tidak ada lagi, koperasi langsung tutup. Penyebab lainnya yaitu usaha tidak jalan dan pemahaman pengurus koperasi tidak sesuai aturan. Syederalun, sebanyak 24 SMP dan MTS di kota Los Mawes sampai saat ini belum memiliki fasilitas untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer atau UNBK secara mandiri. Sehingga untuk UNBK tahun ini, yang berlangsung sejak 23 hingga 26 April 2018, pelajar dari 24 sekolah tersebut harus mengikuti UNBK ke sekolah lain. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lohsmawe, Dr. Andes Ibrahim A. Rahman MPD, menyebutkan UNBK tahun ini akan diikuti 3.850 pelajar dari 41 SMP dan MTS. Dari jumlah itu, 24 SMP dan MTS belum memiliki fasilitas untuk menggelar UNBK secara mandiri. Ibrahim merincikan yang bisa menggelar UNBK secara mandiri, yakni sekolah yang memiliki fasilitas sendiri hanya 17 sekolah, Rinciannya, dari 23 SMP, hanya 11 sekolah yang mandiri, dan dari 18 MTS, hanya 6 sekolah yang mandiri. Sederalun, dugaan kasus korupsi pekerjaan perbaikan pengaman tebing Kurung Samalanga Biren tahun 2016 dengan anggaran mencapai 4,5 miliar yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biren kini sudah dalam tahap penyidikan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Biren, Fakhrillah membenarkan bahwa Kejari Biren saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi perbaikan pengaman tebing Kurung Samalanga, Kecamatan Samalanga, Biren. Berdasarkan penyidikan kasus korupsi di BPBD Biren ini, tim telah menemukan pidana dalam pekerjaan perbaikan pengaman tebing Kurung Samalanga, sehingga tim intelijen Kejari Biren kini telah menyerahkan kasus tersebut ke pidana khusus untuk segera melakukan penyidikan kasih pitsus Robs menambahkan dari hasil penyidikan dan pengumpulan bukti ada pihak-pihak dan pejabat dari BPBD Biren yang diduga terlibat kasus korupsi ini dan diduga telah merugikan keuangan negara Anda sedang mendengarkan berita utama serrang di Sedaralun Wakil Bupati Aceh Barat Daya Muslizar MT melantik sebanyak 191 pejabat eselon 4 di lingkungan pemerintah setempat selasa pagi yang berlangsung di ruang utama DPRK Abdiah. Selain melantik 191 pejabat, dalam perombak kabinet atau mutasi kali ini ada 19 pejabat yang diberhentikan atau dinonjobkan. Wakil Bupati Abdiya Muslizar MT meminta para pejabat yang baru dilantik harus memiliki inovasi dan terobosan handal untuk perbaikan kemajuan pembangunan Abdiya. Hal itu harus dibuktikan kerja nyata dengan menggerakkan semua program kerja di masing-masing SKPK. Menurutnya, pengisian eselon itu merupakan amanah dari pimpinan, oleh sebab itu diharapkan dapat diterima dengan ikhlas. Meski begitu, pihaknya akan memantau 191 pejabat yang dilantik tersebut selama 3 bulan ke depan. Jika dalam 3 bulan itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, maka pihaknya akan mencari pengganti. Sedaralun, polisi menembak mati bandar narkoba jenis heroin di Karawaci, kota Tangerang. Tersangka Abang alias AB itu diketahui sebagai bandar yang terlibat dalam jaringan internasional. Kapolres Metro Tangerang, Kombes Hari Kurniawan mengatakan AB adalah bandar besar yang berhubungan dengan jaringan luar negeri. Polisi mendapatkan paspor dan 3 KTP dengan foto tersangka, namun namanya berbeda. AB ditangkap selasa dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, ia melawan menggunakan golok sehingga dilumpuhkan dengan timah panas. Petugas kemudian memberikan tindakan tegas terukur sehingga tersangka AB tersungkur dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi menyita 1 kg heroin dari tersangka. Polisi lalu melakukan pengembangan dan menangkap tujuh orang kaki tangan AB yang berperan sebagai pengedar. Sedaralun, ledakan tabung gas LPG terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Condet, Cililitan, Keramatjati, Jakarta Timur. Akibatnya empat orang penghuni rumah mengalami luka-luka. Kapolsek Keramatjati Kompol Nurdin AR mengatakan kejadian tersebut terjadi selasa subuh sekitar pukul 5. Kejadian bermula ketika Amrani Sikumbang, 46 tahun, hendak mengganti tabung gas. Tak disadari tabung gas itu mengalami kebocoran saat api masih menyala. Tiba-tiba tabung gas LPG meledak. Ledakan tabung gas itu melukai Amrani. Selain Amrani, tiga anaknya juga menjadi korban. Keempat korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Budi Asih. Nurdin menambahkan khusus Amrani harus dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo karena luka bakarnya cukup parah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permain, sekian berita malam edisi Selasa 17 April 2018. Berita pagi Serambi FM dapat anda ikuti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. Sederhalun,